Salah satu artis terfavoritnya Jawa Timur, ya mahasiswi cantik asli kelahiran kota sejarah Mojokerto. Ada SNP Indonesia, ada Ramayana, juga ada Arjuna Suting, ada PPJ, Elis Sentika, Gupala, Pala. pala. Thank <laughs> <laughs> you Nih. Luar biasa PPC Waduh